Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Eldosiar dan ibu-ibu yang hadir di studio, pagi hari ini kembali kita sama-sama lagi di sini tentunya nih. Mamah dan Aa. Beraksi. Iya, pagi hari ini buat Anda yang di rumah yang ingin curhat melalui telepon, Anda bisa menghubungi 5655676 atau 5655680 dan buat Anda yang ingin curhat melalui Skype Silahkan saja Anda bisa add dulu ID kami nih, di Mamah AA beraksi Pagi ini juga akan ada kuis yang berhadiah umroh. Nanti pertanyaannya akan diambil dari uh, isi tausiah mamah. Ibu-ibu apa kabar bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar perjalanan? Alhamdulillah. Makan udah belum? Belum. Alhamdulillah lu makan, ya pagi hari ini yang hadir di studio dari berbagai macam majelis ta'lim Ada yang dari Subang, ada yang dari Cilegon, ada yang dari Banyumas Juga dari Subang ada dua dan yang paling jauh adalah dari Bekasi ya. Baik pemirsa pagi hari ini kita akan sama-sama membahas topik yang sangat menarik ini ya. Saya pengen nanya sama ibu-ibu, ibu-ibu mau gak diduain? Mau Mau gak dimadu? Mau Benar nih Iya, iya. Anabawi mau nggak? Eh mah <laughs> ada yang mau satu orang. Ya, poligami itu diperbolehkan dalam Islam, tapi ada syaratnya harus adil. Nah, sekarang kita sama-sama akan mendengarkan Tausiah Mama tentang poligami. Bisakah adil? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. <tuh> Alhamdulillah wa syukrulillah wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Adzaqiyat tadwatani. minan nisa'i matna wa thulatsa wa arba'. alla tandilu bawahit. Nikahilah perempuan yang kamu sukai, boleh 2, boleh tiga, boleh empat. Baru koma. Bapain hiptum lu Bapain hidatan. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Masya Allah, saya yakin semua umat islam sangat hafal tentang ayat ini. Sangat tahu. Sering banget dibahas oleh kita. Artinya seorang laki-laki yang kalau punya istri satu kurang boleh dua. Kurang juga tiga. Kurang juga empat. ...tapi ini baru koma belum titik. Pa'il khiptum dilu. ta'adilu, bapak hidatan. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Adilnya di mana? Adil papan, adil pangan, adil waktu. Cinta sulit buat adil. Adil papan. Kalau Anda punya istri dua, tiga, atau empat bikinkan rumah yang nilainya hampir sama harganya. Kalau sama persis gak mungkin. Yang kedua pangan. Biaya hidup mereka harus sesuai kebutuhan mereka. Sesuai kemampuan para suami. Misalnya isi yang pertama anaknya sudah SMA. Tiga anaknya kasihlah duit sepuluh juta sebulan. Isi yang kedua anaknya SMP, cuman 2, kasihlah 7 juta sebulan. Istri yang ketiga ternyata anaknya baru 1 SD, kasih dah 5 juta sebulan. Isi yang keempat baru nikah, belum punya anak, kasih aja 2 juta setengah. Jadi berapa deh? 24 setengah. Nah itu kan. <laughs> langsung hitung dalam otak langsung, ya setengah. Masya Allah. Jadi yang namanya adil bukan jumlah nominalnya sama. Tapi sesuai dengan kebutuhan yang harus mereka keluarkan. Sekarang waktu yang ketiga. Kalau Anda bermalam di siang pertama dua malam. Di siang kedua dua malam. Di yang ketiga dua malam. yang keempat dua malam. Sama begini seperti itu. Salah kalau seorang suami bikin rumah Yang pertama mewah, yang kedua jelek, yang ketiga ngontrak. Itu salah, artinya papannya tidak sesuai. Pangan misalnya, terlalu jomplang juga, salah. Waktu, wah ini dia. Biasanya laki-laki yang baru menikah dengan perempuan yang baru itu lebih lama di rumah yang muda karena montok. Lebih bohai. Itulah kenapa di dalam surat Ali Imron ayat 14 Allah berfirman: Zayin alinna sihubus shawati nisa wal Manusia normal di alam dunia pasti menyukai perempuan, menyukai anak-anak. Kenapa Allah menyatakan dalam ayat ini laki-laki yang normal menyukai perempuan baru kedua anak-anak? Para ahli tafsir mengatakan karena kebanyakan dalam tanda kutip. Laki-laki yang sudah punya anak, punya istri. Jatuh cinta dengan perempuan lain biasanya bisa mengabaikan anak istri. Yang pertama dia lebih nyosor kepada yang kedua. Yang penting papan, pangan, waktu disamakan. Namun soal hati, mencintai itu sulit. Karena itu urusan hati. Tidak bisa diatur. Boleh jadi seorang suami punya istri tiga atau empat yang satu lebih dia cintai? Boleh. Namun Allah mengatur dalam surat Anissa ayat 129. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri kamu. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Namun kamu jangan cenderung kepada satu di antara mereka. Dan meng, meng, mengkatung-katungkan yang lain Artinya Walaupun anda seorang suami Ada di antara Tiga empat istri anda Yang lebih anda cintai silahkan Tapi jangan nampak Di hadapan istri yang lain Mereka akan benci Mentang-mentang yang sudah tua Kisut ditinggal mm. Yang muda disosor wow. Lah Bukankah anda waktu dulu Waktu pertama hidup dengan istri pertama setikara berdua, sepiring berdua, segelas berdua. Masa begitu kaya dengan yang muda? Mikir mana hati dan perasaan Anda sebagai suami. Tanpa istri yang pertama kehidupan Anda gak seperti sekarang. Anda harus berpikir normal. Bagaimana seandainya posisi istri Anda ada di pihak Anda. Sanggupkah Anda menerimanya? Rasul pun bersabda, seandainya ada seorang laki-laki punya istri dua atau tiga. Dia cenderung mencintai melebihkan yang satu daripada yang lain. Begitu dia meninggal dunia di akhir dalam kondisi miring ke sebelah. Hadis, ini saya tidak main-main. Hadis lain Rasul menyatakan. Kalau seorang laki-laki... Punya istri dua, tiga, atau empat. Dia tidak berlaku adil dalam masalah papan, pangan, dan waktu. Maka dia akan struk sebelah. Jangan Anda lupa. Tiga golongan manusia yang jangankan sudah mati. Hidup pun diazab oleh Allah. Satu, seseorang yang menyakiti orang tua dan mertua. Jangankan sudah mati hidup pun diazab Allah. 2. Orang yang menyakiti pasangan. Suami yang menyakiti istri, istri yang menyakiti suami, jangankan sudah mati hidup pun diazab Allah. Yang ketiga. Orang yang mengambil hak orang lain. Baik dia mencuri, dia korupsi, dia nipu orang, dia ngambil hak orang atau ngambil warisan saudaranya. Rasul menyatakan jangankan sudah mati hidup pun diazab oleh Allah. Namun seandainya suami tadi ada rasa cinta yang lebih dengan istri yang mana saja. Dia mengadakan hubungan badan lebih banyak itu tidak dilarang. Soal hati atau mungkin menikmatinya lebih dari yang lain itu tidak dilarang. Asal jangan ngomong ke si yang lain. No, bini gue yang nomor dua. Begini dong. Ih, suami seperti itu menyebelin. Tampol sama bini loh. <tuh> Jadi jangan sembarangan. Sebagai suami, resiko. Jangan hanya berani menikah karena Anda seorang kaya. Tapi Anda berpikir tentang adil. Bisakah orang yang berpoligami berbuat adil? Kembali kepada Anda para laki-laki. Adil dilihat dari sisi perempuan, adil dilihat dari sisi laki-laki. Silahkan Anda berpikir. Yeah. Kirain silahkan Anda berpoligami. Saya <laughs> <laughs> suruh berpikir. Ya oke, okay. baik itu dia. Tahu siapa mamah tentang poligami, bisakah adil? Ternyata saya GR barusan. Ya, Oke okay, ibu-ibu, siapa yang mau dipoligami? Nenek tapi iya. Oke saya mau bertanya Bu. Ya. Yeah. Oke baik dari sebelah sini dulu ada yang mau tanya? Mana? Ya silakan Bu. Boleh berdiri langsung sudah bunyi itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dekat naiknya. Nama saya Indang Kurniasi. Ya. Dari desa Kecilah, lah, yeah. kecamatan Kemranjen, yeah. yeah. Banyumas. Yeah. Silakan Bu Endang. Anu, curhat, curhat dong. Eh ya ya, curhat dong mah. Ma. Yeah, Maiknya deketin. Oh ya iya. ya. Ini mah mau nanya, kok yang poligami itu kebanyakan kiai kiai gitu? Oh, <laughs> orang kaya gitu, pak? la iyalah orang miskin bagaimana dia mau poligami bini aju apa aja gak kompanin parah nih kecilah kecilah adalah yang banyak berpoligami kiai orang-orang kaya kalau orang miskin bagaimana punya bini dua tu aja gak kompanin mikir tahu bini aju tu aja masih ngontra Kenapa banyak para kiai, para pejabat, kiai itu duitnya banyak, Bu. Barokah. Pejabat duitnya banyak. Insentifnya ada, tunjangannya ada, kiri, kanan, depan, belakang. Lah iyalah, mereka bininya dua, dimakan bininya atau kagak habis. <guluh> Oke, okay, Bu. Jangan pakai kenapa, orang susah, orang kere. Gimana bininya dua, Atau ajak tulip taluntak. <guluh> Terima kasih Masih, yeah. yeah. asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Endang dari Kecilak. Kecilak. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ya, yeah. Ibu Endang dipoligami gak? enggak? Wow. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. Enggak. Oh, iya iya iya ya. Enggak, gua nyampe. Gua. Oh. Sampai kayak begitu ya. Yeah. Baik, yang berikutnya siapa lagi yang mau dipoligami Bu? Ini lagi Ini lagi mah. Dia lagi-dia lagi yang mau. Amung. 24,5 juta punya gak? Ibu mau ya nah, nanti ya, Bu ya? KUA belum buka. Ya. Oke, baik pemirsa. Buat ada yang di rumah, 565-5676 atau 565-5680 silahkan. Anda bisa hubungi untuk yang ingin curhat melalui telepon. Atau bisa juga melalui Skype, silakan di add ID kami di mamaaa.beraksi. Kita harus break sebentar. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di Mama dan A. Belum. In Allah.